Assalamualaikum sedarlun, berita malam edisi hari ini selasa 7 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah Kasus HIP AIDS ditemukan lagi di Lok Smawe Jalan ke Kota Baharu nyaris putus akibat longsor Timbatan kerung segera ditutup total Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nyusrum Seram BFM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 Sehingga sampai saat ini total kasus hiv AIDS yang ditemukan di kota tersebut mencapai 40 orang dan 12 penderita di antaranya meninggal dunia. Kabir Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Loksmawe mengatakan kasus HIV terbaru yang ditemukan 3 hari lalu merupakan kasus pertama selama tahun 2017. Kasus kali ini baru tahap HIV belum masuk AIDS. Menurutnya kasus ini ditemukan saat orang tersebut memeriksakan diri sukarela ke volunteer counseling and test rumah sakit Kesrem Loxmawe. Saat ini jumlah warga yang memeriksa apakah terjangkit HIV atau AIDS ke VCT di wilayah Loxmawe yaitu di Puskesmas Muara 2 dan Muara 1 serta rumah sakit Kesrem terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menghindari penyakit mematikan tersebut semakin baik. Helizar kembali menghimbau masyarakat yang merasa pernah melakukan perbuatan yang rentan terkena HIV AIDS agar segera memeriksakan diri ke VCT secara gratis. Bila hasil pemeriksaan dinyatakan positif terjangkit, maka identitas pasien pasti dirahasiakan. Darlun jalan menuju kecamatan Kota Baharu, Aceh Singkil, mengalami longsor sepanjang 100 meter lebih, tepatnya di kawasan desa Sumber Mukti. Kondisi tersebut menyebabkan transportasi menuju dan keluar kecamatan nyaris putus sebab hanya tersisa kurang dari separuh badan jalan. Berdasarkan pantauan di lokasi badan jalan, 4 meter tinggal tersisa 1,5 meter. itupun sudah tak dan di bagian bawah tanah telah kosong, tersisa aspal yang menggantung. Selebihnya badan jalan terbawa longser ke jurang sedalam 10 meter. Kendaraan yang melintas harus bergantian mengingat di sisi sebelah kanan jalan dari arah kota Baharu menuju Singkohor ada jurang Setiap hari kondisi longsor bertambah parah sebab belum ada penanganan dari Pemkap Aceh Singkil. Padahal jalan longsor sudah terjadi sebulan lalu. Ketua Pemuda Desa Sumber Mukti Rosmin mengatakan pihaknya telah melaporkan jalan yang longsor ke pihak terkait Pemkap Aceh Singkil. Sayangnya belum mendapatkan respon. Ia berharap ada segera penanganan sebelum jalan menjadi urat nadi perekonomian warga itu benar-benar putus. Sementara itu Kasat Lantas Polres Aceh Singkila KPR Winsyah bersama Kasat Bimas, Ibtu, Simon Purba dan sejumlah anggota telah memasang polis lain di lokasi jalan yang longsor agar pengguna jalan berhati-hati. Sudarlun, Jembatan Krung Tingkem Kutua Belang Biren akan ditutup total mulai Kamis besok karena kondisi kerusakan jembatan semakin parah. Penutupan tersebut dilakukan sesuai dengan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Aceh di Banda Aceh beberapa hari lalu. Pejabat pembuat komitmen PU Aceh tak mengatakan jembatan kurung tinggem memang harus segera ditutup total karena lantainya semakin miring. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas. Saat jembatan ditutup lalu lintas, kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif dengan sistem satu arah. Kendaraan dari arah Banda Aceh akan melalui jalur alternatif ke arah utara jembatan Kulung Tingkem. Sementara kendaraan yang datang dari arah Medan akan melewati jalan alternatif ke arah selatan jembatan tersebut. Saat melintas jalan alternatif terutama ke arah utara jembatan diminta pengendara berhati-hati dan tidak saling mendahului. Sebab sejumlah titik di jalur tersebut perlu perbaikan segera. Derlun kantor perwakilan Bank Indonesia Loksemawe menemukan delapan puluhan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUPVA BB di enam kabupaten kota di Aceh yang beroperasi secara tidak resmi alias ilegal. Karena itu pemilik KUPVA atau yang lebih dikenal dengan money changer tersebut untuk mengurus izin ke BI hingga 7 April 2017 atau menutup usahanya. Kepala Kantor Perwakilan BI Loksmame Yuf Rizal mengatakan money changer tersebut berada di Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Loksmame, dan Biren. KUPA mayoritas ditemukan di toko-toko emas dan tempat penjualan peralatan umrah Yuf Rizal mengatakan sesuai aturan, setiap tempat yang melakukan KUPA diwajibkan mengurus izin ke BI. Saat mengajukan izin pemilik usaha hanya melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan membuat surat permohonan ke BI tanpa dipungut biaya. Bila di atas tanggal 7 April 2017 masih ada juga tempat KUPA yang tidak memiliki izin, BI akan merekom segera agar izin usahanya dicabut. Penertipan money changer dilakukan dalam upaya memudahkan pengawasan dan hal lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jarlun Kakan Wil Kementerian Agama Aceh Dr. Andes H.M. Daud Pakeh selasa pagi meresmikan gedung baru Kakan Menak Aceh Utara di Desa Alumudem, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Peresmian ditandai dengan pembukaan tirai papan nama, penekinan prasasti, dan pengguntingan pita pada pintu depan kantor tersebut oleh Daud Pakeh bersama Kakan Menak Aceh Utara, Zulkifli Idris. Daud Pakeh mengatakan dengan telah diresmikannya Kakan Menak Aceh Utara yang baru berarti operasional kantor telah dimulai. Semua barang dan peralatan kantor di Lok Sumami harus dibawa ke Lok Sukun untuk dapat memberi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kantor di Lok Sumami akan menjadi aset negara yang nantinya bisa difungsikan sesuai kebutuhan. Pelaksana tugas Sekda Aceh Utara Abdul Aziz mengapresiasi langkah cepat Kank Kemenak Aceh Utara yang pindah ke pusat ibu kota di Lok Sukun. Ia berharap ke depan pelayanan kan Kemenak semakin baik. Sementara kantor bupati dan gedung DPRK Ceutara yang baru yang berada di Lok Sukon ditargetkan sudah dapat diresmikan akhir 2017. Zerlun Komisi Independen Pemilihan Sabang menyatakan penetapan calon terpilih wali dan wakil wali Sabang hasil pilkada 15 Februari 2017 dilakukan pada 16 Maret 2017 mendatang. Ketua Kipsabang Zainal Faizin mengatakan sesuai agenda penetapan calon terpilih untuk tingkat kabupaten kota harus dilaksanakan pada 8 hingga 10 Maret 2017. Namun karena adanya surat edaran KPU nomor 199 yang menyatakan bahwa jadwal penetapan pasangan terpilih ditunda hingga 14 atau 16 Maret, maka harus menunggu keluar surat dari Mahkamah Konstitusi yang akan diterbitkan 13 Maret 2017 yang menjelaskan keterangan tidak ada perselisihan hasil pemilihan atau tidak ada gugatan di MKU. Maka sehubungan dengan hal tersebut, KIP Sabang selasa sore menggelar rapat plenu perubahan jadwal program dan tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Sabang 2017. Rapat plenu yang berlangsung di aula KIP ini dihadiri seluruh komisioner. Dalam rapat pleno dipimpin langsung Ketua KIP Zainal Faizin itu disepakati bahwa penetapan calon terpilih Walikota dan wakil Walikota kota 16 Maret 2017 mendatang. Darlun Sarifuddin alias Kemet warga Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara menderita luka bakar setelah paket yang diterimanya dari tukang ojek meledak Senin sore kemarin. Polisi memastikan kejahatan ini bukan dari bagian serangan teroris. Polsek Tanjung Beringin yang menangani kasus ini memastikan ledakan disebabkan bom rakitan berdaya ledak rendah. Korban mengalami luka bakar di tangan kiri. Kabupaten Humas Polda Sumatera Utara Kombes Sri Nasari Ginting mengatakan paket bom diterima korban dari penarik ojek Hamdan Nasution 48 tahun pada Senin siang. Namun korban baru membuka paket yang dibalut laban putih itu sore hari dengan meminjam pisau milik seorang pedagang. Kepada korban Hamdan menjelaskan paket itu kiriman dari Taufik. Namun naas ketika dibuka paket itu langsung meledak. Tangan kiri korban terluka bakar. Penanganan kasus ini telah diambil alih Polda Sumatera Utara dengan pengerahan tim khusus untuk mengejar pelaku. Rina memastikan kejahatan ini tidak berkaitan dengan tindak kejahatan terorisme. Sebab dari kesimpulan keterangan saksi dan korban, kuat dugaan motif ini dilandasi dendam karena Taufik sebelumnya pernah dilaporkan korban ke polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga.